arti vai đang the La, dee, da da negeri yang hampa keperlukaan. ini ha, semuanya, minta timati diterima dari kesempurnaan apa yang disebutkan oleh Allah, an'aballahu bi'alihi, <Sanlah> yang Allah berikan nikmat kepada penduduk sahabat. wa ja'alna dan kami jadikan bayna bilahi sahabat, antara negeri sahabat, wa bayna kurash samiyah dan antara negeri sahabat, allati barokna yang Kami berikan keberkahan di dalamnya Dila alamina guat alam semesta Turun ketawasidata negeri-negeri yang bersambung satu dengan yang lainnya Minna liyaman ila shah dari yaman kushang. Yoropa aluha kelihatan sebagiannya nyumbakin dari sebagian gali di tahol karena berdekatan satu dengan yang lain Lohirotan nampak sekali karena Pada orang yang melakukan perjalanan Wapadana dan kami tetapkan pihak di kampung itu, di negeri itu As-sairor tempat perjalanan atau jarak perjalanan Aja'ana kami jadikan as-sairor Jarak perjalanan berhubung antara negeri mereka Wabayna koresyami dan antara penduduk satu Seram Wapadana Perjalanan tertentu Mimantin ilah menjilid Dari satu tempat ke tempat yang lain Mumin faryatin ilah faryatin Dan dari satu negeri ke negeri yang lain Siru berjalanlah kamu sekalian piha negeri-negeri itu Mulai haria beberapa malam Wa ayaman dan beberapa hari Aminim dalam keadaan aman semuanya Hewakulnallahu Dan kami berfirman kepada mereka Siru berjalanlah kamu sekalian wainahadihil koroh antara negeri-negeri ini mata syiptun sesuai dengan ganda kamu sekalian la takhawkuna tidak pernah ada rasa takut ilayni wala finnahari baik pada malam hari maupun pada siang hari wala zamashari kanal wadi binuhum adalah orang yang menjadi penduduk binuh dari mereka yukbalu fi yuk kharyatin menerima di kampungnya wa ro'ihmu dan orang yang istirahat tiap itu Ia bermalam di faryatin di negerinya ilah yabluhushyam sampai nanti sah la yaqof tidak pernah mereka merasa lapar wala atosah dan tidak pernah merasa haus wala aduwan dan tidak pernah merasakan perhadiran musuh wala yaqlaju dan tidak butuh ilah amdi untuk membawa bekal wala ma'in dan tidak pula e, perlu membawa air wakamu dan adalah mereka yasiruna berjalan aminid dalam kadang merasa aman semuanya la ya khawmuna syaitan tidak merasa takut sesuatu apa maka mereka berkata rohbana wahai Tuhan kami baik jauhkan baik asfarinah diantar perjalanan perjalanan kami baru merupakan berita lima khawbalumu yang mereka terima dari Allah an ni dari nikmat minal kufroni kemudian Allah menjadi ukur Ay'anahum yina baqarudin yaitu mereka ketika mendapatkan nikmat wa sallu dan mereka menjadi orang-orang yang yang dia makmur wa santa'u al dan mereka merasa senang kolamu bin mereka minta dari Allah ayyub untuk menjauhkan bayan al al-qtas antara negeri mereka yang berkata berkatak diamsuh supaya mereka bisa berjalan ilm awad, ilm hafadisi di dalam tempat-tempat tertentu wa'idu sallu wa'idu sallu wa'idu dan mereka membawa perbekalan pada perjalanannya wa'adzallahu hijabatamu um. maka kemudian Allah mempercepat memberikan hijabat kepada mereka yang takau ribut yang saling mendekat ilka korok antara kampung itu wa'adzallaha dan kami jadikan ma'awizah wa'adzah tempat-tempat yang tertentu yang kelihatan wa dallaqun fastaqum tetapi mereka berdalil pada diri mereka ay wa dallaqun fastaqum tapi mereka dalil pada diri itu freeking disebabkan keburukan mereka wajuhulih dzas sebab ingkarnya mereka menikmati pada nikmat waja'na maka kami jadikan mereka itu hadis dan berita-berita ay pun kami jadikan mereka akhbar berita-berita quratul malin nasi yang ditelawatkan bagi manusia Padahum setelahnya Komasar kan hancurkan Mereka itu pula komasar Dengan sehancur-hancurnya Ewa farroq kami disahkan Di negeri mereka Bilipi -bil -bil -bil lagi di negerinya Sadarun madarun karena kelakuan mereka Indah bidalika Semudari unikian itu, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Dikuli sobari Bagi setiap orang yang sabar Syakur yang bersyukur kepada Allah Surat Al-Fatul, Raja Pak sekalian Ayat ini lanjutan tentang kisah sabah ya Sebuah kisah yang sangat populer di Kalimant Islam Apalagi di dalam ayat tentang Salbah ini Ada kalimat yang sering dipakai oleh kita Oleh para pemimpin kita Yang mengharapkan Indonesia itu seperti Salbah Yaitu negeri yang Pak Waldatun Bayiubatun Warahun <tuh> <tuh> Wapur Negeri yang bagus ya negeri yang indah, negeri yang subur, negeri yang makmur, tapi warah dan yang negeri yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu SWT. Tetapi kalau kita lihat dari ayat-ayat yang sudah dibaca, maupun yang barusan kita baca, surat Sabah ayat 18 ayat 29, sebenarnya kisah Sabah itu adalah kisah perilaku. Perilaku suatu bangsa, perilaku suatu negeri yang telah merobok. Ya, dari nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada Allah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi kemudian mereka mengingkari nikmat itu, berlaku zalim, maka kemudian berubah negeri itu dari negeri yang subur makmur, kemudian menjadi negeri yang kering, yang banyak masalah yang dihadapinya. Di sini kita lihat ya bahwa sesungguhnya Kemakfuran suatu negeri, suatu bangsa, itu bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kesuburan negeri itu Sabah ini ya, yang dekat daerah Shah kalau sekarang, daerah Yaman, sekitar Timur Tengah Itu adalah negeri yang sangat subur Dijelaskan pada air yang lalu, apa di tempat itu banyak sumri-sumri yang mengalir, kebun-kebun dan lain sebagainya begitu indah, yang begitu luas, buah-buahan yang bisa dinikmati tanpa mengenal waktunya tanpa ada musim ya mereka mengenalnya dan lain sebagainya tapi kemudian karena keculiman yang mereka lakukan mereka kukur pada iman Allah subhanahuwa ta'ala mereka tidak beribadah mereka tidak melaksanakan perrita Allah dan kelimatan yang diberikan oleh Allah dipergunakan sebagai kemudian berbagai bentuk kezamat ke ya yang mereka lakukan pada Allah subhanahu wa ta'ala apa kita Akibatnya kemudian negeri Sabah itu Berobaklah dia menjadi negeri yang hancur ujungnya Yang asalnya begitu subur Tapi kemudian berobak menjadi negeri yang tidak subur lagi Nah ini sebenarnya menjadi peringatan buat kita semuanya Bahwa sejarah suatu negeri itu sejarah perilaku sebenarnya Dan yang namanya kemakmuran suatu bangsa Kemakmuran suatu daerah Bahkan juga kemakmuran, kebahagiaan seseorang Itu bukan ditentukan oleh tanahnya yang suhu Ditemukan, ditentukan oleh semata-mata tempat tinggal yang sungguh Tetapi ditentukan oleh perilakunya Walaupun misalnya negerinya tidak begitu sungguh Tempatnya tidak begitu sungguh Susah untuk menanami sesuatu Tetapi ketika masyarakatnya, warga negaranya berlaku baik dia bersyukur kepada Allah berhiman beramal sore Melakukan kegiatan kegiatan yang positif Berlaku adil Maka akan ada kemampuran Tetapi ketika Suatu negeri syukur negerinya, daerahnya syukur Apapun juga bisa ditanami disitu Tetapi kalau misalnya masyarakat yang dia tidak beriman Tidak beramal solat, tidak melaksanakan perikalkan Maka tidak akan terguna nyata yang syukur itu Karena tidak memberikan kemampuran apapun juga Ini pelajaran yang penting dari kisah sabat Mari kita lihat beberapa yang lain sebagai gambarannya Bahwa yang menentukan dalam kehidupan ini Kebahagiaan, keselamatan itu Bukan semata-mata tanahnya yang sungguh Tetapi juga adalah perilakun Iman dan amal sholib Saya ingin sampaikan beberapa contoh-contoh Separatan ini ya Tentang perilaku itu sangat menentukan Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 97 Ya surat 16 ayat 97 ini Allah menjelaskan tentang Yang disebut dengan hayatan ta'ibah Kehidupan yang baik, kehidupan yang makbul Kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia Kehidupan yang sejahtera Ternyata hayat yang teribat Itu ditentukan bukan dari tanahnya yang sungguh Tetapi oleh perilaku orang itu masyarakat Allah berfirman pada ayat ini Surah Anahal ya, surah 16 ayat 97 Man amila soleha Minta karir awun sallahu wa nukmih ya, Man amila soleha Barang siapa yang berkata soleh ya? Man amina sholiyah para siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan, perbuatan, maslahan, yang bermanfaat wa huwa bintah keringa unusah laki-laki maupun perbuatan wa huwa mu'min dalam keadaan beriman ya, iman dan amal sholay dalam kehidupannya walaupun negerinya mungkin subur mungkin tidak maka kemudian Allah memberikan jawaban terhadap orang yang perilakunya bagusnya faladuh iya taku hayata maka akan kami berikan kehidupan di dunia bagi orang itu hayat tayyibah ya hayat tayyibah kehidupan yang baik kehidupan yang subur kehidupan yang makmur ya kehidupan yang sejahtera wa lahan si'atun ajruhum bihasanatiy dan kelak Allah akan memberikan balasan di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan ini bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman mungkin orang yang tidak beriman Orang-orang yang kukur, dan yang tidak menyembah kepada Allah Mereka punya etos kerja yang tinggi, punya etos kerja yang luar biasa Mereka berusaha untuk memakburkan kehidupan itu Mungkin mereka mendapatkan dan banyak kita saksikan Negeri-negeri yang tidak beriman tapi kemudian matur mereka itu Tetapi hanya sebatas di dunia Jadi tidak ada walanan ziyanamu ajaramu Biasa dimakan, di dunia mereka akan mendapatkannya karena amat Allah begitu ya dalam surat al-Israq barang siapa yang ingin mendapatkan keserangan di dunia akan kami berikan keserangan ya, barang siapa yang mendapatkan keserangan di dunia dan di akhirat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan kami akan berikan keserangan dunia dan akhirat ya, jadi bedanya begitu orang yang beriman itu ingin mendapatkan hayatan berkhidmat di dunia dan kemudian di akhirat mendapatkan balasan lebih baik bagi orang tidak beriman yang punya atas kerja yang tinggi yang punya semangat mencari uh, yang tinggi ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diambil positif pada mereka di dunia mereka akan berhasil tapi hanya semata-mata di dunia ya, sama, sama dengan doa Nabi Ibrahim Wainu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh akhir kola wabarakatuh Ya, ketika kami mulai berdoa Ya Allah berikan kepada penduduk Negeri Mekah ini yang beriman sajalah Ya mereka untuk mendapatkan kesuburan- kemakmuran Tapi kemudian Orang yang kufur pun Akan kami berikan kehidupan Tergantung pada mereka Yang keumat, ilmi ya. Kami akan berikan Kesempatan untuk hidup Kesempatan untuk menikmatinya Kolingan sebentar Yaitu ketika di dunia Itu ya perbedaan antara orang yang beriman beramal soleh dengan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh Ini contoh perilaku yang baik, menghasilkan kebaikan, menghasilkan hayatan kehidupan Walaupun negerinya belum tentu sumber Kemudian yang kedua Demikian juga ketika ada orang-orang yang kekurangan, kesulitan dalam bidang ekonomi, kehidupan Tapi punya perilaku yang baik ya Punya perilaku yang baik. dia kehidupan tidak mendapat itu sejahtera. Ya biasa-biasa saja bahkan cenderung kekurangan. Tapi dia tetap konsisten dalam iman dan amal saleh. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ujungnya juga dia akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya secara materi dia tidak sejahtera. Ya, banyak masalah yang dihadapi, banyak musibah yang dia dapatkan. Ya banyak kekurangan-kekurangan. Nah, inilah yang sering dibaca oleh kita pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 ya Al-Baqarah 155-157 Walna berwarna tun bisya'i'il <tell> binala qawfi wal do'i wanaqsin binala umwal wal'an hujir wassamaroh wabasyir suahiri al-lazina ida musibah wa'u well, inna illahi wa'u well, inna illia raji'ul kulaika alaihim na'idiyah sholawatum yaqrobihim wa'u laika humul muhtadun ini adalah contoh orang yang perilakunya baik walaupun anak kelompok yang mendapatkan kesulitan dalam kehidupan dunia ya warna buangakum kami akan memuji kamu sekalian bisaikin bin al Dalam surat yang kadang-kadang awak kekurangan harta benda buah-buahan. Ya, kadang juga sakit-sakitan. berikan kabar mereka pada orang yang bersabar, yaitu orang yang membalikkan kepada Allah subhanahu. Dia tetap beriman, beramal saleh walaupun mendapatkan kesulitan, kesulitan. Nah mereka Nah, orang-orang yang akan selalu mendapatkan rahmat, petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu Jadi tidak otomatis ya kemiskinan itu akan melahirkan kepufranan tidak otomatis ya banyak juga orang yang miskin yang kekurangan tetapi imannya kuat ya sahabat itu eh, apa, selalu kelihatan terbagi dua dua golongan ya sahabat-sahabat Nabi yang pertama ada sahabat yang kaya yang sejahtera para pedagang yang unggul ya para peternak yang berhasil tapi mereka juga ibadahnya luar biasa takwan luar biasa. Jadi yang disebut dengan kaya dan fakir yang tampaknya Hasan bin Aufal. Hasan bin Aufal itu kan luar biasa kekayaan ya, merah, yang, yang luar biasa, tetapi hidupnya biasa sederhana. Ya, yang kelihatan dia diamnya, dia kayanya itu ketika infaknya. Kalau rupanya biasa sederhana sama dengan yang lain. Tapi dia kelihatan kayanya itu bukan pada aksesoris di Bukan pada kemewaannya, tapi pada infak Sekali berinfak, ketika diajak berinfak oleh Rasulullah Untuk perjuangan, dia keluarkan 100 ekor hutan ya. 100 ekor hutan itu, 1 ekor hutan itu 5 juta sekarang. Berarti berapa, Ustaz, berinfak? 100 x 50 juta berapa? 5 miliar Sekali berinfak, 5 miliar 100 ekor hutan, bukan hanya ekornya Ya, 5 miliar berharga, 5 miliar sekali beri Abdurrahman bin Al-Duntan berikian tapi juga banyak perang yang miskin, tapi mereka konsisten ya, tambahnya Abudhan al-Dhifari, Bilal bin Abiroaha bahkan Bilal bin Abiroaha adalah sahabat tabi yang miskin yang terlupaknya, sendalnya sudah diperdengarkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah melakukan migransa, ya ternyata Udama itu kan luar biasa dibandangnya kepada Allah dalam kondisi bisik jadi sekali lagi bahwa tanah yang sungguh itu tidak otomatis akan menyebabkan seorang Udama mendapatkan kemakmuran jadi kemakmuran itu kesejahteraan bukan semata-mata digentungkan oleh itu tapi oleh perilaku kemudian yang ketiga ada kelompok orang yang, yang kaya secara materi tapi dia kemudian Apa, menjadi orang yang maksiat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan biasanya kelompok orang ini kelompok orang yang merusak dalam kehidupan dia ingin mendapatkan kekayaan dengan menggunakan berbagai macam cara akibatnya kekayaan yang dimilikinya bukan menjadi sebuah kenikmatan tapi justru menjadi sebuah siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan ini diungkapkan oleh Allah pada surat al-an'am Kita lihat surat ke-6 Surat ke-6 Al-An'am ayat 44 Surat ke-6 ayat 44 nah, itu, ya. Ketika mereka lupa terhadap apa Yang kami ingatkan kepada mereka Ketika manasu lupa terhadap ketika eh, kami ketika mereka lupa terhadap perintah-perintah yang diingatkan kepada mereka Fatahna alaihi wa'abhu wa'abhu shayyid kami bukakan buat mereka pintu pintu risi yang begitu banyak sehingga seolah-olah duit itu tidak ada nomor serinya kan banyak sekali gitu ya, karena dengan kejahatan mereka ya, Dan kenapa mereka dikatakan orang jahat? karena kalau emang ngasuh madu Mereka sudah tidak mempan dengan peringatan, dengan nasihat sudah tidak ada gunanya. Mereka berjalan terus saja ya dengan melakukannya dengan perilakunya. Sehingga mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Fatakhna 'alaihim abwaba min kulli syai'. Ya kami bukakan pintu itu rezeki itu dalam segala hal. Usaha di laut ya, mereka berhasil. Ya di darat. Kemudian di apa? Di unta, semuanya dikuasai. Ada yang memiliki sekian juta hektar. yang ya, segala macam, bahkan udara juga Kalau bisa dipatok untuk mereka Hanya hmm. nah, tidak bisa saja, laut dipatok Hutan dipatok, jalan dipatok Buat tempat uh, Jalan-jalan tuan yang tidak perlu bisa Hanya untuk mengambil keuntungan Nah itu dia, pernah Masul matur diingatkan juga Ya, bahkan yang dia uh, Dingatkan oleh orang-orang Misalnya kritis, dan kemudian Tidak pernah mempat Yang nasul matur gerbi Mereka secara sadar, sengaja lupa kepada peringatan mereka فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَوْهَا قُنْدِسَيْهُ Kami bukakan pintu-pintu segala suatu ya? Harta, nah itu ya إِذَا فَلِيْهُ Sehingga ketika mereka bermewah-mewah, bergembira ya Yang luar biasa Bima utuh dengan apa yang mereka dapatkan Oh kami tidak ibadah pun kami mendapatkan kekayaan Kami tidak salat pun kami mendapatkan kekayaan Ya, tapi tidak berdoa pun juga kami mendapatkan kekayaan. Fa riqqu bimakut aqdana ya. Kemudian kami asa pada qabdatan. Qabdatan artinya. Secara tiba-tiba, bangdatan secara tiba-tiba. Ya, tanpa ada warning sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi sehat tiba-tiba misalnya jantungnya jatuh. Bangdatan. Ya, indah kubu kemudian mereka menjadi orang yang ikhlas. iblis itu orang yang menyesali keadaan ya karena dia tidak somah beriman, tertawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya. Ini gambaran kehidupan manusia. Jadi sekali lagi itu sangat tergantung pada perilakunya. Walaupun mereka mendapatkan segala sesuatu ya, tetapi karena mereka tidak beriman, tidak bertakwa, tapi ujungnya ahadna baghdatan faida um, um ya. Kami antah mereka bagdatan dengan secara tiba-tiba yang tidak disadari فَإِدْهَا مُوْبِلِسُ kemudian mereka menjadi orang-orang yang publis, yang menyesali makanya kematian mendadak bukan ada dua ya dalam hadis itu ya Rasulullah mengatakan begini kematian mendadak itu mautul puj'at bisa dengan sebab sakit mendadak bisa dengan musibah-musibah alam ya itu namanya kematian mendadak Nabi mengatakan dalam sebuah hadis mautul puj'ati Rahmatun lil mukmin, kematian mendadak merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi wa'dahu wa lil kafir, azab bagi orang yang kafir karena mereka tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu adalah Ada kelompok orang laki-laki perilakunya, ya. Sejahtera dia tidak, enggak miskin secara materi, tapi bertaqwa luar biasa. ya, artinya dia miskin tetapi akhlaknya buruk ya, tidak punya apa-apa, tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, tidak punya rumah tapi juga mereka tidak salat tidak puasa dan sebagainya jadi betul-betul hidupnya itu tidak terkendali ya, sesuai dengan kendal kawan nafsu ini ada kelompok-kelompok orang yang begitu ya secara materi mereka miskin, tidak punya apa-apa bahkan cenderung meminta-minta pada orang lain Ya, untuk bersenang senang bukan untuk ibadahnya untuk bersenang senang ya tetapi mereka juga tidak beribadah yalah puasa yang bukan puasa tetap saja mereka tidak ada istri di jelapan kalau ikut-buka bersama paling paling apa paling paling rajin buka bersamanya kalau buka bersama orang yang tidak puasa, puasakan lain biasanya kalau orang yang buka yang yang apa yang puasa itu kan kalau bukankelih semangatya sampai apa Kadang-kadang tidak ingat sambil siaping Bapak pertama bapak puasa, bapak dulur ya. Biasanya kan begitu kalau puasa bersama Saya sering apa, di kalangan tertentu ya Yang muslim maupun yang umid Ayat non-muslim Ada istilah buka bersama Bisa dalam sebuah lembaga Kelihatan tuh Mana yang puasa dengan Lihat saja dari cara makannya Sudah kelihatan ya, Karena orang yang berpuasa itu kan Makan yang paling tiba itu pada waktu apa itu Nah ini surat uh, Toha ya Surat Toha ayatnya ayat 120. 124 nah, ini, ya. ini juga lagi lagi Kalau kita lihat ayat ini Ini adalah ayat yang berkaitan dengan perilaku Jadi kemiskinan seseorang, suatu bangsa Juga dengan oleh perilaku Bukan semata-mata dekat tempat bertingkat kesumuran ya. E, 124 ya surat 4 Waman akrodom andikri Jadi berlaku kan Barang siapa yang berpaling dari ketentuan Waman akrodom andikri Barang siapa yang berpaling dari ketentuan Fa innalahu maishyatan donka Maka bagi orang itu Maishyatan donka Apa yang dikatakan maishyatan donka Kehidupan yang sempit, yang terasa menyesatkan Kehidupan yang semrahu Maishyatan Dorkai Lawan dari hayatan terhibah Kalau tadi surat 16 ayat 97 Hayatan terhibah Lawannya itu Maishyatan Dorkai Maishyatan Dorkai itu kehidupan yang dorkai Yang terasa sempit, yang terasa menyesatkan Ya, otak semakin banyak Itu namanya Maishyatan Dorkai Kehidupan yang semrahu Tanah syukur, tapi hutang semakin banyak Ya Masyarakat semakin tidak sejahtera Itu bukan Bukan hayatan kehidupan itu namanya apa? Mahishadadol <tuk> Kehidupan yang sempit yang, yang menyesatkan kami Dan kami akan kumpulkan orang itu Pada hari kiamat nanti Akmah dalam keadaan buddha Jadi dikumpulkan, nanti akan ada Barisan orang-orang buddha Ya Kemudian mereka protes kepada Allah, ya. Orang itu berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau butakan aku dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia aku melihat." Nah, kemudian jawabannya adalah qala kadhalika Demikianlah datang kepadamu mu ayat kami fanasita, engkau lupa. Kudai lompok tidak mencerminkan orang yang ingat pada peringatan dari eh, kau. Wakadhali kaliyo makdunsa dan kartu pada hari ini pun juga kau termasuk ke kelompok orang-orang yang dilufahkan oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya bahwa kesukuran, kemakmuran tidak selalu berkorelasi positif. Belum tentu setiap dengitan pada daerah yang subur akan menghasilkan apa? Kemakmuran. dan yang jelas punya korelasi positif untuk kemakmuran untuk perilaku. Kecikal masyarakat itu para pemimpinnya beriman bertakwa kepada Allah, tidak mempermainkan agama, ya. E, kalau Islam ya Islam sajalah, perilaku Islam ini, Islam ini begitu ya. Yang ujung kunjungnya membuat apa? Mengambilkan arti Islam itu muslim, yang arti Islam yang muslim saja. Dan Islam itu yang tawazun, yang tawaz Tahu apa wasatiyah, yang namanya Islam itu adil, hiyam, dan lain sebagainya. Ada prinsip-prinsipnya kan? Bismillahirrahmanirrahim menuliskan tujuh prinsip dalam Islam ini. Ada semulia, mencakup, alamiah juri, dan lain sebagainya. Ya Islam, Islam saja. Ketika melaksanakan kejadian Islam dengan baik, maka kesuburan menjadi pendukung utama untuk melahirkan apa? Kemakmuran. Tetapi, ketika kita tidak berkhidmat ke tempat sore, walaupun lebih maka tidak akan melahirkan kemakmuran, tapi justru akan melahirkan kemiskinan. Dan inilah yang terjadi pada negeri Shalom. Sahabat itu sebuah negeri yang asalnya subur luar biasa, banyak buah-buahan yang dinikmati, tapi kemudian karena mereka dolin, pada ayat yang sudah dibicara, sudah disampaikan, Bahkan banyak pohon pun yang asalnya manis berubah menjadi pohon yang apa? yang pahit Ya, gak tahu kita Bawa oh yang pahit itu apa Kalau oh, kita bawa oh yang pahit itu apa? Pahit, tapi pahit pahit pahit Ya, yang ya, kualoh juga begitu Ya, walaupun pahit Terus enak, mengetikannya Jadi berubah, gitu berubah Ya, rasanya berubah Jadi ternyata perilaku itu merubah Rasa, ya, sesuatu yang Masa nyenikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita secara bangsa belum mendapatkan itu Maka paling tidak secara pribadi Kita umat kita Memang harus terus meningkatkan keimanan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya mendapatkan kemakmuran yang sesungguhnya Kemakmuran yang bersifat lahirnya Dan kemakmuran yang bersifat akhirnya Alhamdulillah Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Balai asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum